Semangat semuanya. Ini dikasih lagu yang gimana-gimana gitu ya. <Gunuh baik roh> ya, langsung saja bersama Areta Community. Aku takut kehilanganmu, ya. Semuanya ya